Perlu diketahui dalam pesan tersebut yang disampaikan melalui HP Al-Ustadz Abdullah Imam. Salah satu astadidah di Maat kita. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau berposisi sebagai koordinator bagian kesehatan. Ma'ad Minhajul Asar. Kepala Puskesmas Keladak Pakgem Kecamatan Sumber Sari menyampaikan. Assalamualaikum Ustadz. izin menyampaikan. Ada undangan zoom untuk Ma'had Minhajul Adar. Undangan zoom itu semacam seminar, ya, tapi melalui online, melalui daring. Undangan ini datangnya dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan ke kita melalui Dinas Kesehatan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, oleh Kepala Puskesmas. Selamat Ustadz. Terpilih lima besar dengan AKB terbaik. Ini saya bacakan persis dengan teks. Ini sudah kita terima 17 Oktober yang lalu. Dan kita tidak pernah menyiarkannya secara terbuka melalui channel kita. Sekali lagi kita hanya menyampaikan di internal. Tolabah di tempat ini. Atau ada orang yang bertanya via telepon. Kalau menyebarkan secara luas melalui berbagai media, channel ataukah yang semisalnya kita nggak melakukannya, kemudian beliau kepala puskesmas setelah menyatakan selamat ustadz terpilih lima besar dengan AKB terbaik, kemudian beliau melanjutkan sebuah pernyataan yang diteruskan dari dinas kesehatan. Apa isinya? Kemarin bukan ucapan dokter atau kepala puskesmas ini, ini dari dinas kesehatan. Kemarin yang diusulkan oleh provinsi ada lima pondok pesantren yang penerapan akabnya baik. Yang salah satunya adalah Minhajul Azhar. Kemudian Ustaz Abdullah Imam Bertasabut kepada Kepala Puskesmas dengan memulai Alhamdulillah itu dari pusat langsung dok undangannya atau dari provinsi Kepala Puskesmas menjawab dari provinsi undangan untuk mengikuti Zoom.